Terima kasih banyak buat teman-teman SMA 2 Play-in ya, sekali lagi sukses semua buat kalian, apalagi buat teman-teman yang bakal uh, ujian nasional, semoga lancar, semoga kita bertemu lagi di acara dan di panggung selanjutnya. Boleh pegangan tangan semuanya gak? Kita nanya sama-sama ya? Atau saling rangkul semuanya? Rasakan kebersamaan kali ini. Buat momen seindah-indahnya buat sekolah kalian. Udah siap? ja kampung buat sekolah kalian semoga semakin sukses semuanya lebih berprestasi lagi semoga ini awal karir keberhasilan kalian ya dan terima kasih untuk pengalamannya semua kami ya di sini pamit sampai jumpa di lain waktu